Halo semuanya, ada saya lagi Aryan Surya di sini, teman kamu, sahabat kamu dari pagar kehidupan. Saya selalu mendoakan kamu teman-teman, baik kamu penggemar pagar kehidupan atau mungkin baru tahu ya ada pagar kehidupan di YouTube. Saya doakan kamu semoga kamu dalam keadaan yang selalu damai, bahagia dan diberkahi oleh Tuhan dengan segala jenis petunjuk agar kamu bisa menjadi manusia yang lebih bahagia dan bijaksana pastinya ya. Amin. Oke? Okay? Kali ini saya sebagai sahabat kamu Seperti biasa ingin menghiasi hidup kamu Menghiasi telinga kamu Dengan 1, 2, 3 hal yang ada di pikiran saya Yang insya Allah dengan izin Tuhan Akan membuka cakrawala kamu dalam berpikir Supaya kamu bisa menjadi manusia yang lebih beruntung pastinya ya Amin Kali ini kita akan membahas apa? Kali ini kita akan berdiskusi mengenai filosofi yin dan yang Benar kalau saya mengatakan masalah Yin dan Yang Mungkin sebagian besar di antara kamu sudah tahu Apa itu Yin dan Yang Tapi bagi kamu yang belum tahu Saya akan menjelaskan secara singkat Apa sih yang disebut dengan Yin dan Yang Jadi begini teman-teman Sejak dahulu kala Sebenarnya dunia ini sudah dihuni oleh Banyak sekali manusia-manusia bijaksana Nah manusia-manusia bijaksana ini dikirim Tuhan Untuk membuat dunia ini menjadi lebih harmonis Sayangnya Seiring dengan perkembangan zaman, manusia-manusia modern seperti saya, seperti kamu Itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang terlalu logis Hal-hal yang terlalu logis di dunia inilah yang kita pelajari di sekolah Yang membuat orang itu lebih percaya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 Dibandingkan dengan hal-hal besar yang pastinya lebih banyak ada di sekitar kita Kamu tidak percaya? Oke okay. Coba deh kamu pikir, bukankah Tuhan ini menciptakan kehidupan dengan segala jenis bentuk keadilannya? Nah, sekarang saya tanya ya. Bagi kamu yang sekarang mungkin sedang dirundung masalah, kamu pasti sekarang sedang berpikir bahwa masalah hidup kamu itu adalah kutukan, bukan? Kamu punya hutang, kamu anggap kutukan Kamu dipecat sama bos, kamu anggap kutukan Kamu diputusin pacar, kamu anggap kutukan Kamu lagi sakit, kamu anggap kutukan Semua masalah dalam hidup kamu, pasti pada awalnya kamu akan menganggap itu sebagai kutukan Betul? Padahal sekarang coba saya tanya ya Tolong kamu jawab dalam hati baik-baik Selain masalah yang kamu hadapi saat ini Dulu Dulu ya Pernah nggak sih kamu menghadapi masalah? Kalau memang kamu hidup di dunia sama seperti saya, kamu pasti pernah menghadapi masalah bukan cuma kali ini. Betul apa enggak? Terus saya tanya lagi, kalau memang masalah kamu ada bukan hanya pada saat ini, alias dulu kamu pernah menghadapi masalah, kenapa baru saat ini kamu merenung, kemudian menganggap masalah kamu besar, apapun masalah kamu saat ini? Jawabannya adalah kamu lupa. Lupa apa? Lupa bahwa setiap masalah itu sebenarnya ada demi kemajuan kamu sendiri Apa buktinya? Dari kita kecil, sebenarnya memang Tuhan itu sudah merencanakan masalah untuk terjadi Supaya kita bisa menjadi orang yang berdiri tegak Contoh, kalau seandainya waktu kecil kita tidak dikasih masalah terjatuh ketika berusaha belajar berjalan Bukankah kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan tegak saat ini? kalau misalnya kamu pernah dulu diputusin pacar berkali-kali sebelum kamu berhasil menemukan pasangan soulmate kamu bukankah kalau kamu tidak pernah patah hati kamu tidak pernah akan merasakan nikmatnya cinta sejati? kalau kamu tidak pernah sedih bukankah kamu tidak akan pernah merasakan seberapa nikmatnya kebahagiaan? bahkan sebenarnya kamu bisa merasakan nikmatnya manis Karena kamu pernah merasakan tidak enaknya sebuah rasa pahit Betul apa enggak? Jadi intinya Memang Tuhan itu mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kamu dan saya Supaya kamu bisa merasakan nikmatnya Sebuah kebahagiaan dan juga sebuah kenikmatan Kalau kamu nggak pernah patah hati Kamu nggak akan pernah merasakan nikmatnya hubungan yang langgeng kalau kamu tidak pernah ditusuk dari belakang sama teman kamu Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya Punya sahabat sejati Kalau kamu tidak pernah merasakan dipecat Kamu tidak akan pernah punya rasa kepekaan Untuk tidak memecat orang lain seandainya kamu punya pegawai Apapun yang diizinkan Tuhan untuk terjadi Sebenarnya itu ujung-ujungnya untuk kebaikan Percaya atau enggak Itulah faktanya Nah, coba sekarang saya ajak kamu untuk berpikir semua masalah yang dulu ya Yang dulu mungkin pernah terjadi dalam hidup kamu Masalah apapun itu cuma kamu dan Tuhan yang tahu Sekarang kamu pikirkan masalah kamu yang paling berat Yang dulu pernah terjadi dalam hidup kamu Dan kamu sudah berhasil move on dari masalah itu Kamu pikirkan masalah itu Dan sekarang kamu pikirkan lagi Kira-kira ada gak sih hikmah balik itu semua? Contohnya Mungkin bagi kamu yang pernah dulu disakiti nama pasangan kamu Entah kamu diselingkuhi, entah kamu dikhianati, entah kamu dipukuli, entah mungkin kamu dilukai dengan luka yang berat dan perih oleh pasangan kamu Sekarang kamu berpikir, bukankah dengan adanya peristiwa itu, kamu bisa menjadi orang yang lebih kuat dibandingkan orang lain? Contohnya saya sendiri Saya pernah bercerita kepada kamu di salah satu video saya yang judulnya Doa Yang Terkabul Tuhan Ya Kamu bisa lihat video saya di pagar kehidupan yang lalu di situ saya menceritakan bahwa saya pernah punya masa lalu yang kelam, di mana saya pada waktu SMP dibully habis-habisan sampai saya tertekan. Tapi saya bersyukur kalau pada waktu itu saya tidak dibully, tidak merasa tertekan waktu SMP, saya tidak akan bisa menjadi orang seperti sekarang ini, teman-teman. Saya tidak pernah bisa memiliki banyak penggemar di pagar kehidupan yang bisa saya tolong seperti sekarang ini. Seandainya dulu saya tidak dibully, itu contohnya. Jadi di balik rasa pahit, pasti ada hikmahnya supaya kita bisa merasakan rasa manis yang lebih manis. Saya justru kasihan. Saya justru kasihan kalau orang yang terlahir dalam kondisi sudah terlanjur nyaman, itu kasihan. Orang yang sudah terlahir dalam kondisi yang kaya raya, itu kasihan. Dia nggak bisa mengerti gimana susahnya mencari uang sehingga dia tidak dia tidak punya kepekaan sepeka orang yang mungkin pernah tidak punya uang terhadap uang. Bagi orang yang mungkin nikahnya hanya dijodohi, tidak pernah pacaran, tidak pernah patah hati itu kasihan. Karena dia tidak mengerti cinta itu apa sih? Betul enggak? Bagi orang yang mungkin tidak pernah dikecewakan oleh orang lain, oleh sahabatnya sendiri, dia tidak akan pernah mengerti apa sih yang namanya sahabat itu? Apa sih yang namanya pertemanan itu? Jadi di balik setiap masalah yang ada dalam hidup kamu Dalam hidup saya Itu sebenarnya menempa kamu Menjadi orang yang lebih bahagia Sekarang saya tanya ya Makanan kesukaan kamu apa? Sekarang anggap saja kamu sama seperti saya Makanan kesukaan saya Kalau saya sih lebih suka pizza Wih pizza ya Saya menganggap bahwa pizza domino itu lebih enak daripada pizza hut Kamu setuju apa enggak? Ya? Nah pertanyaannya, dari mana saya bisa tahu pizza domino itu lebih enak daripada pizza hut? Jawabannya, karena saya pernah merasakan keduanya bukan? Sama seperti kamu, mungkin kamu yang suka buah Anggap saja kamu sekarang suka jeruk Jeruk apa yang paling kamu suka? Nah seandainya ceritanya kamu suka dengan jeruk bali Kamu dari tahu dari mana bahwa jeruk bali itu enak? Karena kamu pernah merasakan jeruk lain selain jeruk Bali, bukan? Sehingga kamu bisa tahu bahwa jeruk Bali yang paling enak buat gue. Karena gue pernah nyobain jeruk selain jeruk Bali. Sama seperti kehidupan. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan cinta sejati itu seperti apa, contohnya, sebelum kamu pernah patah hati berkali-kali. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya punya uang... kalau kamu belum pernah merasakan kekurangan uang. Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya rasa manis... kalau kamu belum pernah merasakan tidak enaknya rasa pahit. Kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya perasaan lapang... kalau kamu tidak pernah tertekan. Itulah filosofi Yin dan Yang... di mana setiap keburukan... Pasti ujung-ujungnya untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup kamu setiap saat. Nah sekarang, prakteknya saya minta kepada kamu adalah... Kamu sadari bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kamu itu punya tujuan Tujuannya adalah membawa kamu menjadi manusia yang lebih baik Saya tidak tahu masalah kamu sekarang apa Saya hanya berani jamin kalau kamu tetap mau maju, mau move on, mau melangkah Tunggu beberapa saat ke depan, kamu lihat lagi ke belakang Pasti kamu akan tertawa Lo kok bisa tertawa, Thomas Bro? Tertawa karena kamu menyadari bahwa ternyata apa yang saya bilang benar. Bahwa apa yang saya bilang bahwa setiap kejadian buruk itu adalah untuk kebaikan kamu di masa depan ternyata benar. Kamu akan tertawa, ternyata kamu menyadari. Kalau dulu gue tidak mengalami hal buruk itu, mungkin sekarang gue gak berada di tempat yang sebaik ini. Karena kamu sekarang bisa berdiri tegak dimanapun kamu sekarang Itu karena adanya hal-hal buruk di masa lalu Dan segala hal buruk yang terjadi di masa lalu kamu Itu sudah diizinkan Tuhan untuk terjadi Dan setiap segala sesuatu yang diizinkan Tuhan Itu pasti tujuan akhirnya Itu pasti baik Nah sekarang prakteknya adalah sederhana Prakteknya ini mulia ya Tolong kamu praktekkan saya yakin kamu sama seperti saya Pasti punya masalah tersendiri Betul gak? Sekarang tinggal kamu menemukan Apa ya yang bisa gue bagikan kepada orang lain Dengan masalah yang gue miliki di masa lalu atau masa kini Kalau kamu pernah mengalami trauma buruk Rubah trauma itu menjadi berkah Dengan cara kamu memberikan manfaat kepada orang lain Supaya orang lain itu tidak mengalami trauma seburuk kamu Kalau kamu mungkin pernah diperkosa di masa lalu Mohon maaf kamu pikirkan, gimana ya caranya supaya tidak ada wanita yang diperkosa seperti masa lalu gue? Jadikan itu berkah. Kalau mungkin kamu pernah dibully di masa lalu, dipukulin di masa lalu, kamu pikirkan, bagaimana ya caranya supaya gak ada lagi anak-anak yang dibully dan dipukulin kayak gue di masa lalu? Kalau mungkin kamu pernah jadi orang susah, kamu sekarang jadi orang susah, jadi punya orang yang kena hutang lintah darat, kamu pikirin, gimana ya caranya supaya gue bisa mencegah orang-orang tidak kena lintah darat dan sebagainya? Jadikan setiap masalah kamu sebagai berkah dengan cara kamu menolong orang lain supaya orang lain dalam tanda kutip tidak sesial kamu di masa lalu. Ingat, ketika kamu memberikan berkah kepada orang lain, maka yang untung adalah kamu sendiri sebagai pelakunya. Seperti yang saya bilang di video yang lalu, kalau kamu mau ditolong oleh Tuhan dengan pertolongan yang besar, Tolong dulu orang lain Karena pertolongan Tuhan ada pada pertolongan orang lain Yang kamu tolong terlebih dahulu Oke? Okay? Intinya saya ingin men kamu menjadi orang yang punya berkah bagi orang-orang di sekitar kamu Jadilah seperti lilin yang menerangi manusia Di saat gelap itu melanda manusia Oke? Okay? Selamat praktek dan jadilah manusia yang bijaksana Di dalam menjalani kehidupan kamu sehari-hari saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.